Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan nama saya Pak Subrata dari Kalisapu Samatan Gunung Jati Pak Saya yang, yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz Pak Kiai Saya sudah berbuat baik sekali kepada tetangga Ya, Malah saya itu pada waktu kemarin Saya itu ada uang jakat Mau ngasih tetangga secara prioritas Terus saya tambahkan lagi, di, di luar jakat, maksudnya uang sodakwek kita. Saya mau kasihkan kepada tetangga dan tetangganya itu masih family. Tapi ternyata pak tetangganya itu, pepamili saya itu sampai tidak mau. Seolah-olah tidak mau menerima uluran dari tangan saya itu. Nah bagaimana sikap saya itu harus bertindak bagaimana? Setelah itu saya Keder juga ya tindakannya tuh Mau dikasihkan atau tidak Ini uang, seolah-olah dia tidak mau Menerima uangnya Nah saya sebagai satu tetangganya Kedua kali masih Family masih family Saya juga keder berbuatnya ini. Jadi langkah-langkah saya itu bagaimana Pak Yai, terima kasih Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan warahmatullahi wabarakatuh, memberikan zakat kepada tetangga yang kerabat. Tanya, enggak mau keder, enggak usah keder, karena apa? Anda punya duit, alhamdulillah berzakat, enggak usah keder, gampang saja. Kalau ada tetangga kerabat, ini enak nyantai. supaya hati kita tertata. Kalau tetangga kita yang kerabat itu dikasih duit, kok tidak mau? Anda hosnudon, mungkin dia orang cukup selesai. Ya kan? Mungkin dia orang cukup. Lalu Anda begini berkata, oh, "Cukup apa wong oh, dia kurang banyak utang." Baik. Tanda ketulusan tidak harus Anda memberikan dari dengan tangan Anda. Anda bisa melalui orang lain nan jauh di sana. Titipkan kepada bapak di sebelah, kasihkan tetangga saya. Mau nerima tidak kira-kira? Jadi tidak susah. Yang susah itu yang enggak punya duit. Anda alhamdulillah punya uang. Yang susah enggak punya duit, bantu enggak bisa. Ini. Kalau punya duit mah gampang, titipin tetangga aja yang sekiranya akrab dengan dia, tapi jangan ngomong dari saya loh ya. Selesai. Sampai. Nah ini. Jadi ingin berbuat baik itu Nekmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ingin berbuat baik, ada jalan. Yang bermasalah itu dah ingin berbuat baik. Zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah juga. enggak mau musibah. Tapi anda ingin berbaik. Kalau caranya mah gampang nanti. Anda alamannya di mana, sudah lah. Tanya aja, kintip punya rekening. Tidak dia. Eh, sir. Kini masalah saja langsung. Jadi nyampe. Dan itu sah zakat semacam itu. Kalau itu zakat. Dan anda anggap dia adalah orang yang berhak terima zakat. Tapi kan dia memang benci dengan saya. Sudah, urusan anda dengan Allah. Bukan urusan kebencian. Memang ada sebagian orang sombong, sehingga kalau nerima tidak mau. Gara-gara kles. Tidak mau, padahal dia butuh. Dibantu tidak mau, Anda jangan terpengaruh. Jangan Anda ikut benci. Ya sudah, kalau Anda tidak mau, ya tidak apa-apa. Saya tidak akan memberi. Tapi hati Anda yang baik akan tetap, karena dia butuh. Dia benci kepada aku, tapi dia pun tidak boleh lapar. Biarin aku dibenci oleh dia, tapi aku harus menolongnya. Dengan cara apa? Anda titikkan ke orang. Anda mulia di atas mulia. Dan nanti berkat kelembutan anda insyaAllah. Tidak usah dihati, wah sok benar kamu melarat, tidak punya duit, punya utang, sok tidak menerima zakat. Loh, kita cari dosa namanya. Jadi dengan kelembutan, ya kita kita berikan dengan cara yang lain. Atau memang kalau kita anggap dia cukup, ya cukup. sudah. Ada sebagian orang yang menerima zakat, memang cukup. Jangan dipaksain, kamu kenapa tidak menerima zakat? Saya cukup, bagaimana harus menerima zakat? Berikan ke yang lainnya. Kalau memang tidak cukup, maka karena ada kebencian dengan anda, anda bisa melalui cara lain dan Allah maha tahu tentang itu semuanya. Jadi biarpun pakai nama yang lain nggak ada masalah nyampe. misalnya Anda memberikan uang kepada seseorang nama Anda misalnya Abdurrahman, lalu Anda ganti dengan Abdul Aziz. Kita tahu pahalanya ke Abdurrahman ke Abdul Aziz. Abdurrahman, malaikat tidak salah alamat. <laughs> biarpun kita telewatkan orang lain tetap nanti pahalanya nyampe ke kita. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawwak.